Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته. ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. Ya ayuhal الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء. Watu Allah yang ti tasalun bhih wal arham. Inna Allah kana alaiyku rukiib. Ya ayuhal ladin aman. Tatu Allah wakulu kaula sedida. Yuslih laku amalakum wajifir laku muznubakum. Wma yutagn laha warasulahu. Fad faza fauzan agiima. Amma bad. Fadna asdak al hadith Wa khairal hadih-hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyara al-umuri muhdathatuhah fa'inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin Wa kulla dolalatin finnar. Tema kita kali ini... Terkait dengan masalah Tarbiyatul Abna Pendidikan Anak-anak Atau Tarbiyatul Aulad Kita ingin Membicarakan tentang Satu sisi Dari sekian banyak Masalah Yang bisa diangkat Terkait dalam masalah Tarbiyatul Abna ini Asyik Muhammad bin Salih alul Thaymin rahimahullah Menyebutkan bahawasannya Termasuk Hukukul awlad Hukukul awlad Hak-hak Yang harus diberikan kepada anak Itu Kathiratun Banyak Jumlahnya kata beliau rahimahullah min ahamiha at-tarbiyah dan termasuk di antara yang paling penting untuk ditunaikan hak-hak anak tersebut yaitu masalah tarbiyah masalah pendidikan apa yang dimaksud dengan at-tarbiyatu di sini pendidikan di sini kata Asyikh Ibn Utsaimin rahimahullah yang dimaksud dengan at-tarbiyah wahia tanmiyatud din wal akhlaq fi, nu -fi nufusihim yaitu menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak pada Jiwa mereka Yaitu jiwa anak-anak kita Hingga mereka Tumbuh dewasa Hingga mereka Bisa Mandiri Hingga Penanaman din Agama Dan akhlak itu Menjadi karakter bagi anak itu sendiri Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu menyebutkan yang demikian ini berdasarkan surat At-Tahrim ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu u anfusakum wa ahlikum nara Wakuduhan nasu walhijarah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraga yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Syekh ibnu Utsaimin rahimahullah mendasarkan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala ini yaitu dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 karena memang pengertian dari ayat ini sebagaimana yang telah kita fahami pada pertemuan sebulan yang lalu bahwasannya pengertian Ku anfusakum wa ahlikum nara Menurut Ali bin Abi Talib Yaitu Allimu anfusakum Wa ahlikumul khaira Wa addibuhum Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini Diartikan sebagai Bentuk perintah Untuk Mengajari Alimu anfusakum wa ahlikum Al khairah Ajarilah diri-diri kalian Keluarga kalian Al khairah dengan nilai-nilai Kebaikan Maka Mendidik anak-anak Adalah termasuk bahagian Daripada Menanamkan Agama Menanamkan akhlak, sehingga akhlak itu benar-benar menyatu pada jiwa anak-anak kita. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, sudah menjadi kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita, menjadi anak-anak yang tumbuh nilai-nilai keagamaan pada dirinya. Dan tumbuh pula akhlak yang baik nah, Manakala sudah demikian Berarti kita sudah menunaikan Salah satu hukukul awlan Hak-hak anak yang mestinya memang ia peroleh Atau mereka dapatkan Kemudian Asyid Ibn Uthaymin Rahimahullah pun Menyebutkan hadis Nabi SAW hadis yang dikeluarkan oleh al-bukhari ya. demikian juga ya. di dalam kitab muslim sahih muslim di mana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an Wa warajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi Setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang ayah, seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah ia pimpin. Ya. Maka al-aulad Amanah Anak-anak itu merupakan amanah Fi'unuqil walidain Yang ada pada Diri orang tua ya, Kedua orang tua ya. Maka keduanya bertanggung jawab Kelak Di yaumil qiyamah Atas Apa yang telah diperbuat terhadap Anak-anaknya Jadi Ketika orang tua mendidik Bitarbiatihim At-tarbiah ad-diniyah Wal-akhlaqiyah Mendidik mereka, mendidik Anak-anak dengan Pendidikan ad-diniyah Dan aklaqiyah Wal-akhlaqiyah wal Maka kedua orang tuanya Dia telah menunaikan amanah tersebut Manakala anaknya Memang dididik untuk tumbuh nilai-nilai agama Menjadi anak yang berakhlak Maka sebagai orang tua Ia akan telah melaksanakan menunaikan hak-hak anaknya tersebut Ini disebutkan oleh Asyai Ibn Uthaymin Rahimahullah Dan demikian juga para ulama yang lain sangat menekankan tentang pendidikan adab bahkan asy-syah Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ketika menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al Bukhari ya oleh Imam Muslim disebutkan idza mata ib idza adam in illa min thalath Sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih. Ya. Au waladin salih yada'ulah. Ya. Kata Asyai ibn Uthaymin rahimahullah. Fahadha min thamrati ta'dibil walad. Hadis Nabi SAW yang menyebutkan apabila keturunan Adam itu mati maka terputus amalnya kecuali dalam tiga perkara. Yaitu sadaqah jariyat. Sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang bisa bermanfaat ya. setelah ilmu itu diajarkan dan kemudian diamalkan. Dan anak yang soleh yang mendoakan padanya, yaitu orang tuanya. Kata Asyai Ibn Uthaymin Rahimullah, hadith ini mengungkapkan tentang buah dari tadbibul walad buah dari pendidikan terhadap anak karena sesungguhnya manakala pendidikan itu adalah tarbiyatus shalihah pendidikan yang baik maka ayyakuna nafi'an liwalidaihi hatta ba'dal mamat maka akan menjadikan pendidikan itu sesuatu yang memberi manfaat bagi kedua orang tua anak tersebut. Hingga. Ya, Ba'dal mamat. Hingga orang tua yang sudah meninggal dunia pun. Akan merasakan. Buah dari. Pendidikan tersebut. Ya. Yaitu ketika anaknya. walad uh, apa Waladin salih. Yad'ulah. Ya. Ketika anaknya mendoakan terus. Maka ini adalah termasuk dari. Min samrati ta'dib. Al-walad, ya. buah dari pendidikan yang diberikan kepada anak-anak. Nah. Ini adalah sesuatu yang patut untuk kita perhatikan keutamaan ya, dan faidah kita mendidik anak-anak itu dengan pendidikan adab, pendidikan akhlak. Pendidikan yang terkait dengan menanamkan nilai-nilai agama. As Syeikh Abdul Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala pun menekankan tentang pendidikan adab ini. Menekankan pendidikan adab berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala surat Taha'a. Ayat ke 132, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wakmur ahlakabis solati was tabir alaiha". Dan perintahkan keluargamu menunaikan solat dan bersabar di dalam menunaikan perintah tersebut. Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muru abnāakum bil salātil sab'in wadribuhum alayha lāsharil wafarqu biņhum fil mabājih. Ya, perintahkan anak-anak kalian menunaikan solat ketika mereka telah menapaki usia tujuh tahun, dan pukullah mereka manakala mereka melalaikan perintah solat tersebut. Ketika usia mereka telah beranjak 10 tahun. Kemudian pisahkan di antara mereka dalam urusan tempat tidurnya. Artinya di tempat tidurnya dipisah. Berkata al-imam Ibn al qayyim rahimahullah dinukil oleh Asya Abdullah Bukhari habibullah ta'ala. Fahihah al hadits itu adab di dalam hadis Nabi saw ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, hadis dari Abdullah bin Amr, ya. Radyallahu Anhu Ma, ya. Ibnul Qayyim menyatakan bahwasannya hadis ini mengandung tiga pendidikan adab, yaitu amruhum biha, yaitu pendidikan adab dalam bentuk memerintahkan anak-anak untuk menunaikan salat kemudian wadarbuhum 'alaiha li'asrid ya kemudian menetapkan anak dengan memberikan sanksi hukuman memukul mereka ketika mereka lalai untuk menunaikan salat Kemudian pendidikan adab lainnya, وَالتَّفْرِقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَدَوْجِعِ Memisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Memisahkan tempat tidurnya di antara mereka. Ini tiga bimbingan adab yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Artinya bahawasannya apa yang disampaikan di dalam hadis ini adalah merupakan pegangan bagi orang tua, untuk menanamkan pendidikan adab Bagi Anak-anaknya Sehingga Dengan adab ini Anak-anak ya, Bisa Menjalankan ya, Akhlak yang baik ya, Bisa berperilaku Yang baik Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan di dalam agama. Maka, janganlah kemudian orang tua menyanyiakan terhadap pendidikan atau menyanyiakan hak yang semestinya diberikan kepada anak. Karena sesungguhnya efek, dampak menyanyiakan anak artinya anak itu tidak dididik dengan adab-adab yang sesuai dengan syariat agama, maka kembali akan ya, hasil daripada itu kembali kepada orang tuanya. Manakala pendidikan itu tidak menyertakan pendidikan adab, menanamkan nilai-nilai agama, maka manakala anak itu telah tumbuh dewasa, perilaku, kemudian sikapnya orang tua pula yang akan menuai, orang tua pula yang akan mendapatkan hasilnya. Maka penting sekali untuk memperhatikan pendidikan anak ini terkait dengan ya, pentingnya menanamkan nilai-nilai agama. Dan di tengah derasnya hal-hal ya, yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya duniawiyah, Tantangan kita sangat amat berat di dalam menunaikan pendidikan anak-anak ini. Kenapa demikian? Di tengah industrialisasi, di tengah konsumerisme, di tengah sikap-sikap hidup hedonisme, di mana orang-orang mementingkan lebih cenderung untuk meraih hal-hal yang sifatnya keduniaan. Pendidikan nilai-nilai untuk menumbuhkan nilai-nilai agama, menumbuhkan akhlak yang baik. Sangat berat tantangannya Dan Kita tidak bisa Menutup mata bahwasannya ya, Kita pun membutuhkan tentang masalah-masalah Keduniaan Namun Jangan sampai hal-hal yang demikian Kemudian Menjadikan Terbengkalai pendidikan Adin ad Pendidikan agama Pendidikan akhlak terhadap anak-anak. Sungguh memprihatinkan manakala pendidikan yang demikian ini diabaikan. Banyak orang tua dari kalangan kaum muslimin mengabaikan pendidikan agama. Mengabaikan pendidikan akhlak bagi anak-anaknya. Sehingga kemajuan zaman, ya, kalau boleh dikatakan sebagai bentuk kemajuan. Justru ya, kemajuan di satu sisi, kemajuan yaitu dalam hal, masalah, materi Justru akan menjadikan kemunduran bagi hal-hal yang sifatnya mentalitas Ini kenapa terjadi? Karena tidak ditanamkannya pendidikan akhlak Tidak ditanamkannya pendidikan adab terhadap anak-anak Maka Ikhwafiddin Azzaikumullah Berkaitan dengan hadis Nabi SAW, alaihi wasallam muru abnaakum bis-solah ya <tuh> kemudian juga faida sara ibnu asrin apabila anak itu telah menginjak usia 10 tahun izdada kuwatan wa aqlan wahtimalan wa lil ibadat maka pertumbuhan anak usia 10 tahun itu Yaitu pertumbuhan yang terjadi pada diri mereka telah bertambahnya kekuatan secara fisik. Kekuatan secara akal. Dan mereka telah mampu untuk menunaikan peribadahan-peribadahan yang lainnya. Maka kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Fayudrabu ala tarqis salah. Maka ketika anak itu melalaikan kewajibannya untuk menunaikan sholat. Maka dipukul karena meninggalkan kewajiban tersebut. Ya. Kama amarobihi an nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa Sebagaimana telah diperintahkan oleh nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya. Apa maksud pukulan ini? Kata Ibnu qayyim rahimahullah maksud dari pukulan yang diberikan kepada anak wahab darbu takdibin watamrin. Ya. Ini merupakan pukulan yang sifatnya ta'dib, mendidik, pukulan yang sifatnya ya, melatih mereka, ya. melatih mereka untuk terus menunaikan perintah solat. Ini adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi saw. Wadribuhum alaiha liasrin. Pukul mereka ya, ketika mereka telah beranjak usia 10 tahun. Ya, ketika anak itu memang tidak mau menunaikan solat. Maka di disinilah pentingnya Mendidik Anak-anak Dalam hal masalah adab Dalam hal masalah akhlak Karena yang demikian Ini adalah Merupakan tugas Dari orang tua Dan Banyak selain hak Memberikan nafkah Dan yang terpenting juga adalah diantaranya Sebagaimana tadi telah dijelaskan ya, Bahwasannya orang tua Memiliki kewajiban Untuk menanamkan agama Menanamkan akhlak Pada jiwa-jiwa Anak nah, Sehingga dengan demikian Pendidikan itu Benar-benar Memberikan Hasil yang sebaik-baiknya Dan Kita jangan bersedih Jangan kecil hati ya, dengan pendidikan yang kita selenggarakan yang lebih menekankan kepada penanaman syariat, penanaman kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan agama kita, menanamkan akhlak, menanamkan adab yang baik. Ya. Karena sesungguhnya pendidikan yang hanya berkisar dalam urusan-urusan yang sifatnya kognitif Artinya hanya memacu kemampuan Otak Itu akan menghasilkan Anak didik Yang mengalami ketidakseimbangan Di dalam pertumbuhannya Pendidikan-pendidikan sekarang lebih mengarah kepada Memacu kemampuan Otak atau IQ ya. Padahal kita tahu bahwasannya ya, Keberhasilan pendidikan Tidak semata-mata diukur dari Kemampuan intelijensi mereka ya. Tidak hanya diukur dari Kemampuan Bisa memecahkan Soal-soal ya, Pekerjaan-pekerjaan rumah Dari ilmu-ilmu Yang sifatnya umum itu tadi Pendidikan sekarang lebih memacu anak-anak untuk ya, Giat menyelesaikan Hal-hal ya, yang sifatnya matematis misalnya Hal-hal ya, yang sifatnya eh, Apa namanya Pengetahuan umum ya, Itu yang dipacu Sementara Hal-hal yang sifatnya menanamkan agama, menumbuhkan hati, menghidupkan hati. Sehingga kemudian nilai-nilai agama itu menjadi bahagian dari jiwa anak. Itu kurang diperhatikan. Maka terjadilah apa yang terjadi. kita lihat pada masa sekarang ini produk dari pendidikan yang seperti itu menjadikan keadaan jiwa anak timpang. Secara kemampuan Secara kemampuan Intelijensia ya, Secara kemampuan intelijensia Anak memiliki kemampuan Yang sangat tinggi Tetapi akhlak Adab Kekuatan mental Itu sangat rentan sekali ya, Sangat memprihatinkan Anak-anak ya. yang kemudian jatuh Ya kepada pergaulan yang tidak baik, entah terlibat narkoba, entah minuman keras, entah dia melakukan bentuk eh, apa perilaku-perilaku yang menyimpang lainnya. Ini disebabkan akibat tidak memiliki mentalitas yang baik. Ya. Bahkan tidak jarang kita temui anak-anak kemudian, ya... Sampai melakukan bunuh diri dan lain sebagainya Dalam usia mereka masih Usia remaja Wa'iyahzubillah ya. Rentan mentalnya ya. Ini menunjukkan bahwasannya Minimnya nilai-nilai Agama sehingga anak Tidak memiliki pegangan hidup ya. Akibat minimnya nilai-nilai agama Minimnya pendidikan Akhlak Anak kehilangan orientasi hidup, ini sangat berbahaya sekali. Dia tidak mengerti hidup ini untuk apa. Dia tidak memahami hidup ini untuk sesuatu yang akan memberi manfaat, ya, bisa menjadi wasilah yang untuk kelak di kemudian hari, yaitu di hari akhirat nanti. Nah, ketika ia tidak memahami orientasi hidup untuk apa dia hidup, ya. Tugas daripada dia hidup di dunia ini untuk apa? Anak akan kehilangan orientasi. Dan ini yang banyak terjadi. Ketika nilai-nilai agama tidak diajarkan secara intensif, ya, secara berkesinambungan pada diri anak. Maka sangat penting bagi kita memperhatikan ya, pendidikan anak terkhusus adalah Pendidikan itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimallah. Yaitu menanamkan agama dan akhlak kepada jiwa-jiwa anak. Ini sangat dan harus perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya kewajiban kita menanamkan, menumbuhkan keimanan yang ada pada hati anak. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Dan iman kepada semua yang disyariatkan di dalam agama ini Ini sangat penting untuk menunjukkan bahwasannya anak-anak kita memiliki orientasi hidup yang jelas Memiliki arah tujuan hidup yang jelas Sehingga mereka benar-benar <kuh> menghadapi kehidupan ini dengan mental yang kokoh mental yang kuat, sebagaimana telah dijalankan oleh Salafuna Saleh. Wallahu Wallahu'alam biswab, mungkin ini yang bisa <tuh> Anda sampaikan, terkait permasalahan pendidikan anak, terkhusus adalah pendidikan yang terkait dengan masalah adab. Ya. Yaitu, mendidik mereka Memiliki adab yang baik Perilaku yang baik Akhlak yang baik Karena akhlak ini akan penjabarannya akan luas Tidak hanya semata-mata akhlak Dalam pengertian hubungan antar sesama manusia Tapi juga akhlak Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Apa akhlak Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu akhlak Dalam hal bersif, Bersifat tasdik Ya Tasdiqul iman, jujur keimanannya itu termasuk akhlak. Akhlak kepada Allah Subhanahuwataala, ya. jujur di dalam menerima kabar-kabar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahagian dari akhlak. Ya. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahuwataala, dia jujur keimanannya, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahuwataala. Akhlak kepada Rasulnya dia menerima setiap khabar yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun secara akal fikiran ia mungkin belum mampu mencernanya. Tetapi ia imani apa yang datang, khabar yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pendidikan akhlak mencakup sisi yang luas tidak semata-mata hubungan antar sesama manusia. Wallahu aalam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat apa yang terurai pada kesempatan siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan? <tuh> Untuk bisa membedakannya Antara awam dengan kita hmm. Untuk membedakannya ya. Yang pertama adalah Kalau kita bisa Membagi misalnya Membedakan Secara kualitas intelektualitas Kemampuan Anak Tentu Pendidikan yang diberikan oleh orang-orang umum Yang mungkin porsi pendidikan matematikanya banyak Dia tentu akan lebih pandai Bisa saja itu terjadi ya, Tetapi pendidikan kita kan bukan arahnya ke sana Begitu Ada sisi pendidikan, sisi unggul pendidikan kita Yaitu dari aspek agama Nah inilah yang kita tekankan Untuk kemudian pendidikan kita berbeda dengan pendidikan pada umumnya apa itu pendidikan secara kognitif misalnya ya. Pendidikan secara kognitif untuk anak-anak hafalannya Hafalan yang ada pada diri anak-anak kita berbeda dengan hafalannya itu. Ya. Di Jogja itu ada sebuah sekolah swasta Islam yang paling favorit Ya, Sampai untuk masuknya saja 15 juta Gitu Biaya awal masuk 15 juta. Di Jogja ini ya, ukuran Jogja. Ya. Lulusannya apa? Lulusannya itu sudah sangat dibanggakan sekali. Ya. Lulusan dari SD ini, yaitu anak-anak bisa juz amat. Hafal jus amat. Nah, ketika ketika target itu, ini kan dari sisi agama, ketika target itu yang menjadi kebanggaan, Ternyata anak-anak kita, ya, usia 7-8 tahun itu sudah selesai. Kan begitu? Nah, dari sini kita bisa lihat, ya membandingkan kualitas antara umum dengan pendidikan kita. Dalam hal sisi aspek agama. Begitu kan begitu, nah, jadi kita nanti akan mendapatkan di situ nilai lebih kita. Oh, ternyata di SD ini yang taruh oleh Jogja itu, uh oh, mereka orang tua sudah bangga sekali anaknya lulus kelas 6. Eh, hafal juz amma gitu kan, nah itu bahkan dija yang dijadikan favorit. Ya. Dengan sebab itu sekolah itu jadi favorit. Wah kalau sekedar itu Anak kita umur 7-8 tahun sudah selesai. Berarti kita memangkas berapa tahun usia untuk bisa supaya SD swasta ini. Kan gitu. Nah, Di sini 12 tahun selesai. Di sini kita 8 tahun selesai. Kan berarti ada 4 tahun kita pangkas untuk urusan seperti ini. Nah, Waalaikumsalam. Nah, jadi... Kalau kita mau ingin membedakan ya. Ahlan. Ini? Ahlan. Mana? بخير. <tuh>. Jadi di situ kita akan melihat sisi keunggulan pendidikan yang kita laksanakan. Ya. Kita tentu tidak bisa membandingkan pendidikan kita dalam hal matematikanya dengan pendidikan umum misalnya. Anak-anak kita dibandingkan matematikanya dengan anak umum tidak, tidak bisa kita misalnya pendidikan IPS IPA anak-anak kita dibandingkan dengan pendidikan umum tidak bisa. Kenapa kita tidak bisa e, membandingkan itu? Karena orientasi pendidikan kita berbeda dengan orientasi yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah umum. Nah, yang sama adalah di sana diajarkan agama, di sini diajarkan agama. Nah, dari sinilah sudut keunggulan kita. Maka, <tuh> penting sekali pendidikan adab bagi anak-anak itu terkait Kepada sikap Pembentukan sikap Itu nanti akan menjadi Apa uh, Istilahnya produk unggulan Kalau disilahkan dari Bisnis, produk unggulan dari Pendidikan kita Adabnya anak itu Karena kalau masalah Intelektualitas, kemampuan anak Kan berbeda-beda IQ-nya kan berbeda-beda Ada yang dia hafalan cepat Gitu ya, kan? Hafalannya mungkin cepat, sekian juz dia bisa selesaikan. Tapi ada anak yang memang dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan yang mungkin pas-pasan. Nah, yang seperti ini tidak bisa kita paksakan kepada anak. Tidak bisa kemudian si A tuh seperti si B yang hafalannya cepat selesai. Ya. Si A yang lambat kemampuannya memang terbatas, tidak bisa disamakan seperti itu. Tapi dalam hal sisi Menanamkan adab Menanamkan akhlak nah, Itu tidak Tidak apa namanya uh, Tidak sebagaimana kita Membedakan antara Kemampuan kognitif itu tadi Kalau hafalankan sifatnya kognitif Di pikiran nah, Sekarang kita Memang Mendidik anak-anak itu bagaimana ya, ya idealnya Hafalannya banyak, adabnya juga Bagus, itu idealnya tapi kan dalam masalah hafalan, anak-anak berbeda-beda. Nah, disitulah nanti kita akan mengetahui kelebihan, keunggulan anak kita dengan orang-orang umum. Kita bisa akan melihat juga eh, hidupnya hati itu berbeda. Kadang-kadang kita melihat mungkin anak-anak ya, di sekolah umum, Ya, waktu azan ya santai saja misalnya. tapi anak-anak kita karena memang sudah dididik mendengar azan itu sebagaimana sikapnya dan seterusnya dia akan gelisah begitu mendengar azan. Ya, dia masih melakukan pekerjaan-pekerjaan dia akan gelisah. nah ini menunjukkan hatinya hidup. Ya, di situ tumbuh tumbuh uh, kebiasaan baiknya karena dididik di dalam Lembaga pendidikannya kalau mendengar adzan dia berusaha untuk ke masjid. Nah itu nanti akan berbeda. Dan banyak lagi kita akan melihat perbedaan-perbedaan itu, yang perbedaan-perbedaan itu merupakan bentuk keunggulan daripada pendidikan menanamkan agama dan menanamkan akhlak. Gitu. Wallahu a'lam. dalam sisi-sisi tertentu kadang-kadang orang awam mengukurnya, uh, misalnya yang di sekolah umum kalau datang, misalnya uh, apa, anak-anak uh, apa salaman misalnya, kadang-kadang kan kita lupa menanamkan itu misalnya, nah itu juga jangan sampai menjadi celah. Karena syariat memang menuntunkan seperti itu, tanamkan juga kepada anak-anak kita. Seperti itu. Kadang-kadang nah. orang awam mengukurnya seperti itu. Gitu. Nah. Ini jangan sampai kemudian kekurangan-kekurangan yang demikian menjadi celah orang awam untuk memberikan penilaian yang negatif terhadap pendidikan yang kita laksanakan. Allahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kita temukan anak-anak Salafin lebih Lebih Apa ya, atraktif gitu nah, Itu juga Perlu Kita Mendidik mereka, membiasakan mereka Untuk misalnya hudu tenang Begitu Kan begitu Jangan sampai ini jadi celah Wah ini Anak-anak kok Apa namanya nggak punya jiwa tenang atau apa gitu kan nah, ini juga harus kita kendalikan harus kita tanamkan kepada anak-anak untuk bagaimana bersikap tenang nah, Allahumma amin saudaraku gitu Baik. Baik. Kita lanjutkan sambil ngobrol-ngobrol. Dan subhanallahu wa bihamdihi subhanallahilalahu la ilaha illa Alhamdulillah rabbil alamin.